Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasayinuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yadihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadialah Aku bersaksi tidak ada tuhan melainkan Allah, dan Dia tidak memiliki sesama ilah. La lah. Aku juga bersaksi Muhammad adalah Nabi Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala wa wa dan siapa yang beriman kepada kebaikan kepada hari akhirat, Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "Ya orang-orang yang beriman, bertakulilah kepada Allah, dan janganlah kamu berpaling Maka, apa berikut? Jika mencuri Hadis Hadis Muhammad S.A.W. memperoleh perkara yang tidak sah, maka setiap perkara yang tidak sah adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dalil, dan setiap dalil adalah fitnah. Aduhni Allah, dan tiada Para hadirin kaum Muslimin Muslimat, jamaah salat maghrib yang saya muliakan. Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan Malam hari ini Di suasana yang Hujan Turun hujan deras Alhamdulillah Allah masih memberikan kita Hidayah Memberikan kita kemudahan Untuk bisa hadir di majelis ilmu Untuk bisa berkumpul Dengan orang-orang yang soleh untuk berkumpul dengan orang-orang yang mengajak kepada perkara kebaikan. Ini sebuah kenikmatan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Surat Al-Kahfi ini surat yang disunahkan. Para maaf, surat yang disunahkan untuk dibaca di malam Jumat atau hari Jumat. Jadi kalau Panjendengan punya kesempatan, ya ini disunahkan. Dan disunahkan pula untuk membaca solawat. memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Baik, disebutkan dalam surah Al-Kahfi tadi, ya, supaya bersabar dengan orang-orang yang soleh. Ini perintahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seorang Nabi dan Rasul. Seorang yang paling bertakwa kepada Allah. Seorang yang paling takut kepada Allah SWT. Ini saja masih disuruh, diperintah untuk berkumpul dengan orang soleh. Kira-kira kalau saya panjin dengan li pantas atau tidak Pak? Ya. Sangat butuh kepada orang soleh. Ya. Orang soleh yang mereka mengajak kepada kebaikan. Ya. Maka Allah mengatakan... <tuh> Fasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghodaati wal'asyi yuriduna wajha Kata Allah Subhanahu wa ta'ala fasbir nafsaka wahai Muhammad ya, sabarkanlah dirimu untuk bergaul berteman dengan orang-orang yang mereka mengingat Allah di waktu pagi dan waktu petang supaya sabar berteman dengan orang soleh wala ta'adu'ayna ka'anhum turidhu zinatal hayata dunia jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dari mereka itu orang-orang soleh tadi karena apa? karena kamu menginginkan hayata dunia hanya mengejar kehidupan dunia sibuk dengan urusan dunianya entah urusan dagangnya, bisnisnya ya, terkadang menyibukkan. kalau kita tidak bisa memanage, ya mengatur itu biasanya waktunya habis untuk apa? Untuk bekerja. Ya. Habis waktunya, tidak sempat ya beribadah, tidak sempat berkumpul dengan orang soleh Kemudian Allah mengatakan ya, wala ta'du ta ainakum turidu zinatal hayatad dunya Wala tuti aman aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan pula kalian apa? mengikuti ya. Orang yang sudah kami palingkan hatinya. Kebanyakan manusia sudah Allah tutup hatinya. Kebanyakan manusia sudah mengikuti hawa nafsunya. Lebih mengikuti godaan apa? iblis, ajakan iblis. Apa iblis nanti akan menggoda para hadirin setiap saat ya. Menggoda panjenengan setiap saat panjenengan itu punya dua musuh. Dua musuh yang nyata. Musuh yang pertama dalam diri sendiri yang namanya hawa nafsu. Musuh yang kedua dari luar. Siapa itu? Iblis. Godaan iblis, setan dan bala tentaranya. Itu musuh yang setiap hari ya, bukan musuh maksudnya dengan preman gitu, Pak ya. Bukan itu. Tapi musuh yang sebenarnya tadi, yang pertama hawa nafsu. Hawa nafsu sih bagaimana? Hawa nafsu itu setiap manusia punya hawa Hawa nafsu namanya Yang hawa nafsu tadi Senantiasa mengajak pada perkara kejelekan Allah sebutkan Inna nafsa la amma ratun bisu Yang namanya hawa nafsu ya, Jiwa itu Senantiasa memerintahkan kepada apa? Kejelekan Itu setiap saat Pak ya. Setiap saat, setiap detik yang namanya jiwa kita ya jiwa itu berbeda dengan fitrah ya jiwa kita hawa nafsu kita itu senantiasa ngajak pada perkara kejelekan maka panjenengan jangan heran ya ketika kok ketika perkara kemaksiatan <coughs> yang sesuai hawa nafsu itu banyak orang yang tertarik apa jawabannya Pak apa jawabannya Pak kok diem semuanya ini jawabannya Pak kira-kira eh, yang eh, Paham tadi tahu ya. Apa jawabannya? Apa kira-kira jawabannya? Karena kebanyakan manusia ya ataupun asal manusia itu senang kepada apa? Yang sesuai dengan hawa nafsu. Itu jawabannya. Jadi ketika ada sesuatu kemaksiatan, perkara kejelekan. ya, Kok banyak orang yang mendatangi? Ya jangan heran. Karena asal manusia kita semuanya itu adalah apa? Punya hawa nafsu. Ya, berbeda dengan malaikat. Malaikat itu malaikat para makhluknya Allah yang tidak memiliki hawa nafsu. Ya, tidak memiliki hawa nafsu untuk makan, ya atau hawa nafsu hawa nafsu tidak punya sama sekali. Allah ciptakan mereka para malaikat untuk beribadah kepada Allah. Ada malaikat yang sujud terus dari awal penciptaannya. Ada malaikat yang apa? Ruku terus setiap saat. Ya seperti itu malaikat. Tidak ada yang bermaksud kepada Allah Subhanahu Wataala. Satupun berbeda dengan kita manusia. Ya punya yang namanya hawa nafsu. Ya ini musuh yang pertama. Jadi musuh kita yang pertama adalah yang namanya hawa nafsu. Inna nafsah la ammarotun bisu. Kemudian musuh yang kedua. Ya para hadirin yang saya muliakan. Di samping musuh dari dalam diri kita. Ya. Musuh yang kedua adalah apa? yang namanya iblis ya. Kalau tadi musuh yang pertama Allah sebutkan dalam e, surat Yusuf ayat yang ke-53 ya. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53. Jiwa manusia itu senantiasa mengajak perkara kejelekan. Musuh yang kedua yaitu yang namanya iblis dan bala tentaranya ya. Iblis dan bala tentaranya ini senantiasa menggoda Bani Adam, menggoda umat manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Ini setiap saat. Dan ini sudah janjinya siapa? Janjinya iblis. Ketika iblis diturunkan, dikeluarkan dari al-jannah, dia minta kepada Allah, "Fa'andhirni ila yaum yub'atsun wa hirbku, berikanlah saya hidup," ya. Tangguh untuk hidup sampai hari pembalasan. Jadi keyakinan Ahlu Sunnah bahwasannya Iblis itu sampai sekarang masih hidup. Dari awal penciptaannya. Diciptakan dari api sebelum Nabi Adam. Sampai hari ini bahkan sampai hari kiamat. Ya, iblis masih apa? Hidup. Berapa tahun kira-kira umurnya Pak? Tidak ada yang tahu umurnya. Ya, nabi Adam sudah meninggal dunia. Para Nabi-Nabi Selain sudah meninggal. Ya, tapi Iblis apa? masih hidup sampai sekarang karena Allah sudah memberikan apa? Fa innaka minal munzirin ya. Sungguhnya engkau wahai iblis termasuk orang-orang yang dit termasuk makhluk yang apa? ditangguhkan ya kematiannya, masih hidup. Kemudian iblis berjanji ya. Tsumma la'u wiyannahum ajmain ya. Demi Allah wahai raku saya berjanji akan menyesatkan seluruh apa? Manusia Kenapa kira-kira para -kira hadirin kok pengen menyesatkan? Karena dia yakin Dia itu sudah akan masuk neraka ya, Dia gak rela Kalau dia saja yang masuk neraka Akhirnya dia mencari sebanyak-banyaknya Mencari pengikut-pengikutnya Supaya ikut merasakan Bagaimana ada neraka ya, Maka jangan sekali-kali Mengikuti yang namanya perintah-perintah iblis godaan-godaan iblis godaan-godaan syaitan dia berjanji sumala atiyannahum mimbaini aidihim saya akan datangi mereka manusia dari arah depan mereka ditafsirkan para ulama datang dari arah depan mereka maksudnya apa? iblis dan bala tentaranya ini akan menggoda manusia supaya cinta dunia digambarkan dunia itu apa? sesuatu yang hijau, sesuatu yang manis, nggak usah jauh-jauh pak ya, kita ya, kita saja, kalau mudah-mudahan panjenengan tidak pak ya, kita saja semisal pak ya, e, habis sholat, habis sholat apa namanya, sholat-sholat fardu ya, kalau di masjid-masjid, entah di alun-alun atau yang lainnya, itu biasanya habis sholat langsung kemana pak? Langsung pada kabur, ya kan? langsung berdiri pergi ya urusan dunia yang dia cari. Baru selesai salam langsung, oh saya masih tadi ada orang yang sudah nunggu saya mau beli, langsung pergi. Oh saya nanti mau eh, ngabari si fulan untuk supaya ngantarkan barang saya dan seterusnya. Ya. Dia enggak sempat untuk zikir. Sementara zikirnya dia kalau dia laksanakan itu bisa menghapus dosa-dosanya, ya. Membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu menghapus dosa-dosanya dengan dibisik oleh iblis syaitan tadi kemudian dia apa dia pun lebih senang kepada dunianya ya, ya perkara dunia dibuat indah oleh iblis la uzayyinalahum saya akan hiasi-hiasi yang namanya apa dunia tadi kemaksiatan dihiasi dengan sesuatu yang apa dianggap baik dianggap indah ya seperti itu seperti semisal riba ya. kalau di bank dinamakan apa bunga Iya. Kan? Padahal riba ya, yang kalau dimakan itu tempatnya di neraka, ya. Ketika orang sudah tahu hukumnya kemudian terus menjalani riba itu fa'zan biharbi minallahi wa rasulih, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih, umumkan perang ya dengan Allah dan Rasulnya nya siapa yang tahu riba kemudian dia terjang terus, maka apa? Tempatnya jahanam. Ya. Di bank ditulisi bunga ya bunga bang gitu ya, dibikin indah. Ataupun istilah-istilah yang lainnya. Ya, maka iblis datang kepada kita menggoda kita untuk cinta dengan dunia, ya. Kalau dunia lebih dia kedepankan. Kalau akhirat ya, nantilah nomor 27, Pak ya. Kalau dunia nomor 1. Ya. Dia bikin rumah pengen yang paling bagus, ya. Yang nomor 1, Pak. Ya, beli peralatan yang nomor 1, ya. Tapi giliran uh, untuk apa namanya urusan hatinya. Ya. Urusan yang namanya rohaninya. Dia biarkan. Ya. Maka ini termakan oleh tibu daya iblis. Ya. Kemudian iblis berjanji lagi. Ya. Di samping dia berjanji. Datang dari arah depan. Wamin khalfihim. Datang dari arah belakang. Ya. Datang dari arah belakang. Dikatakan para ulama. Maknanya yaitu iblis akan menggoda Bani Adam Supaya mereka ragu tentang urusan akhirat ya. Manusia dibikin ragu ya. Tentang urusan akhirat Berbeda dulu para sahabat nabi Berbeda dahulu dengan orang-orang soleh ya. Berbeda dengan kita tentunya keimanannya ya. Seandainya kita berinfak sebesar satu gunung Uhud Para sahabat berinfak satu mud ya Emas dengan kita berinfak satu gunung uhud emas ya, Itu lebih besar nilainya apa? Infaknya para sahabat Kenapa? Karena mereka berinfak dengan keimanan yang tinggi Mereka yakin nanti di akhirat akan mendapatkan balasan Kalau kita masih ragu ya, Kita infak hari Jumat ya, Paling banyak berapa? 2000 Paling super 5000 Ya ketawa memang kenyataan gitu pak ya Kenyataan seperti itu kan para sahabat ketika turun ayat ya Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun contoh ini Pak Tidaklah kalian sampai pada satu kebaikan sampai kalian menginfakan harta yang paling kalian cintai Bagaimana aplikasinya datang sahabat Ya Rasulullah saya punya kebun di kota Madinah kebun kurma Di sana kebunnya sangat rindang kebun yang paling banyak hasilnya Masyaallah saya paling cinta ya Rasul Silakan, seinfakan visa bila. Itu mana sahabat? Kalau kita bagaimana pak? Yang kita cintai seratus ribu, ya. Yang kita cintai dua ribu, enggak kita cintai. Ya, kita kasih. Eh, dua ya, ribu saja. Yang 100, emanem man itu ya? Ya, belum sampai pada kebaikan. Ya. Kenyataan apa ini pak? Iya. Berarti imannya masih seperti apa ini pak? Kira-kira pak? Ya, imannya cendek pak. Ya. Ini contoh baru perkara yang sifatnya ringan. Nih. Kalau kita suruh berinfak ya pasti milih yang ya yang paling nggak kita sukai. Tapi kalau suruh beli perabot perabotan dapur, terutama ibu-ibu ya, suruh bikin apa namanya rumahnya diperbaiki, pilih cat yang terbaik misal. Lho ini yang harganya lima ribu sekilo. Wah itu sehari luntur gitu ya. Gak mau. Ya. Maka seperti itu kenyataannya. Ya, artinya manusia itu dibikin apa? Tidak yakin dengan perkara akhirat. Ya, tidak yakin. Sementara yang namanya janji Allah itu pasti. Seorang yang berinvakan dilipat gandakan. Terus, barang siapa yang dia e, menginvakan hartanya bisa terus digandakan. Ya, dan itu harta yang seunggunya. Ya, contoh. Ya, kalau dia membaca Al-Quran, ya, dia membaca Al-Quran satu huruf saja sudah berapa? Sepuluh kebaikan ya. Tapi mending baca SMS sama BBM man, Kalau zaman sekarang Pak ya, Ngeliatin profilnya orang SMS-an WA Atau BBM atau Telegram Tidak sempat baca Quran Tapi baca Qurannya cukup Seperempat jam, jangan lama-lama Baca HP-nya apa? Ya. 12 jam ya. Itu contoh Berarti selama ini kita apa? Mengikuti bisikan-bisikan iblis datang sangat banyak ya dan itu terjadi ya pada diri-diri kita. Kemudian iblis datang dari arah kanan. Dia berjanji ya. Samala'ati yanahum min aydihim wa min khalfihim wa an aimanihim. Datang dari arah kanan. Apa maksudnya? Datang dari arah kanan maksudnya iblis akan menggoda manusia, menggoda Bani Adam ya. Dengan mengikuti perkara penyimpangan. Lebih senang dengan apa? Sesuatu yang bukan dari Islam. Lebih senang dengan apa? Perkara-perkara yang menyimpang dari agama Islam. Kalau sunnah nabi dibenci. Ya sejauh-jauhnya. Kalau buatan manusia. Ya kalau gak mengerjakan khawatir kualat. Bukan dianggap sebagai golongannya. Misal. Ini terjadi. Ya mengikuti bisikan iblis kemudian membuat perkara-perkara yang baru entah pemikirannya ya, entah ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya terjadi ya, maka ini termasuk langkah iblis langkah syaitan untuk menyesatkan umat manusia kemudian kata iblis berjanji ya, yang Allah abadikan dalam firmannya ya, ketika menyebutkan dari arah kanannya wa'an syama ilihim dan juga dari arah kirinya. Sudah lengkap Pak ya? arah depan, belakang, kanan, kiri ya. Kalau dari arah kirinya iblis mengatakan ya, menggoda manusia dari arah kirinya maksudnya apa? Supaya mereka cinta kepada kemaksiatan. Ya, tadi perkara hawa nafsu, cinta kepada kemaksiatan. Kemaksiatan lebih dia sukai ya. Maka ini ya semuanya merupakan tipu daya iblis untuk menggoda manusia bagaimana jalan keluarnya? Jangan cuma dikasih tahu iblis menggoda saja, Pak ya. Jadi harus dikasih tahu apa sih ya supaya bisa keluar dari apa? tipu daya iblis. Iblis mengatakan ketika menyebutkan janjinya la uhuyanahum ajmain sungguh saya akan sesatkan seluruh umat manusia kecuali ibadah kamu minhumul mukhlasin. Ini kuncinya, Pak. Kalau Panjenengan pengen jadi orang yang selamat dari tipu daya iblis, tipu daya setan, ya kuncinya satu. Jadilah hamba-hamba yang mukhlasin, yaitu jadi seorang yang ikhlas. Ini akan selamat. Ikhlas, ya, mempersembahkan ibadahnya, mempersembahkan hidupnya, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahuwataala. Ini akan selamat. Ketika dia akan berbuat cinta dunia, ya, dia akan berhenti. Kenapa? Dia cari negeri akhirat. Dia lebih mengharapkan ridhonya Allah. Dia berhenti. Ketika dia ya tidak apa namanya percaya dengan hari akhirat. Ya ketika dia ikhlas, ya maka dia akan apa beramal. Dia mengharapkan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia ikhlas, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat dari yang namanya apa penyimpangan-penyimpangan. Ketika dia ikhlas, maka dia akan menjauhi yang namanya apa perkara-perkara kemaksiatan. Jadi, ketika kita sudah sadar para hadirin, yang pertama sadar kita punya dua musuh ya. Musuh dari dalam sendiri yang namanya hawa nafsu. Kemudian musuh dari luar yang namanya setan, iblis dan bala tentaranya. Dan bagaimana tipu daya masing-masingnya. Kalau hawa nafsu setiap saat membisiki kita ya perkara kejelekan. Kemudian setan setiap saat ya menggoda untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah ya maka bagaimana caranya tadi dengan kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas hidup ini kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala hidup yang sedang kita jalani ini menceritanya Allah Subhanahu wa taala entah panjenengan jadi seorang suami atau ibu-ibu jadi seorang istri hidupnya menceritanya Allah Ketika menjenur rumah tangga, ya, maka rumah tangganya mencari ridhoNya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika panjenengan bekerja, cari ridhoNya Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Terlebih ketika panjenengan beribadah, jelas hanya mengharap ridhoNya Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, di kesempatan yang mulia ini, ya, ketika sudah kita sampaikan mukodimah tadi, ya, ini sebagai penggugah sebenarnya Pak. Sebagai e, Nasihat Supaya kita sadar Tentang bahaya musuh-musuh Dalam selimut Musuh-musuh ya. yang ada Pada diri kita ya. Maka Harapannya ketika kita tahu ya, Kita bisa selamat dari Tipu daya Yang namanya hawa nafsu dan juga Tipu daya iblis dan bala tentaranya Di kesempatan malam hari ini ya, Masih ada Pembahasan terkait dengan e, sebuah risalah, sebuah kitab yang berjudul Fadil Islam Yaitu mengenai keutamaan Islam ya, Sering kita sampaikan alasan kenapa harus pelajari Kitab Fadil Islam Di antaranya supaya seorang memiliki yang namanya apa? Pemahaman yang baik tentang Islam Mengetahui bagaimana hakikat Islam Dan juga bisa apa? Mengamalkan Islam dengan benar Ya, sampai pada bab yang berjudul Wujubil Istighna Bimutabatihi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Angkul Lima Itu bab tentang wajibnya merasa cukup untuk mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari selain beliau. Ya, ini bab yang akan kita bahas. Bahasannya bab ini. Ya, ini merupakan inti sari Dari syahadat Anna Muhammad Rasulullah ya, Inti sari Kandungan dari apa? Makna syahadat Anna Muhammad Rasulullah Maknanya apa? Bahwasanya dia ya, Seorang muslim tadi Mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW Adalah yang berhak untuk diikuti semata Tidak mengikuti Yang lainnya ya, Tidak mengikuti Pemikiran kelompoknya Tidak mengikuti pemikiran apa, Ustadznya Tidak mengikuti pemikiran apa e, Organisasinya dan seterusnya Tapi dia memberikan semata Mengikuti ya, Bimbingan Rasulullah SAW Ini maknanya Kalau orang sudah bersaksi syahadat ya Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Maknanya apa Dia merasa cukup dengan mengikuti Sunnah Nabi Alaihi SAW Baik, kemudian dibacakan di sini, dibawakan di sini terkait dengan dalil yang menyebutkan tentang wajibnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merasa cukup dengan beliau dan meninggalkan selain beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaululillahi taala dan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa nazzalna 'alaikal disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89 ya wa dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ya, al-kitaba yaitu al-kitab Al-Qur'an Al-Qur'an juga sekaligus penjelasnya apa itu Hadis-hadis Nabi ya. Jadi kita kaum muslimin meyakini bahwasannya Al-Quran Itu kalamullah Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga yang namanya hadis Itu juga apa? Wahyu dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Bedanya kalau Al-Quran ya Al-Quran Ini Allah yang langsung Berfirman Allah yang mengucapkan. Langsung. Kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu e, prosesnya, Pak. Ya. Allah berfirman, karena Allah punya sifat kalam, Allah mengucapkan. Kemudian e, mengucapkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menerimanya, menyampaikan kepada siapa? Ai eh Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu ini keyakinan yang benar bukan keyakinan sebagian kelompok ya Quran itu bukan kalamullah. Quran itu adalah makhluk kata mereka ya ada yang mengatakan itu ucapannya jibril ya jibril mengambil dari loh mahfud yang sudah jadi kitab ya, ibaratnya ini kitab pak kemudian jibril ngambil ya kemudian dibacakan ke Nabi Muhammad SAW tidak tapi benar-benar kalamullah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Disebutkan dalam Al-Quran Innahu la qawlu rasulin karim Disebutkan bahwasannya Quran itu adalah ucapan apa? Rasulin karim Seorang utusan yang mulia Siapa? Jibril Maksudnya Jibril itu ya, Mengambil ucapan Allah Langsung Allah berfirman Malaikat Jibril Malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad Kalau digambarkan Gitu ya yang namanya ucapan itu disandarkan kepada yang mengucapkan pertama kali ya, semisal contohnya siapa di sini pak? contohnya Mas Sugeng semisal yang lagi nulis mas ya Mas Sugeng mengucapkan sesuatu ya, diucapkan kepada uh, Mas Budi semisal itu ya Abang sama mas Budi ini ya Mas Budi ngomong sama saya ya, ini ucapannya siapa? ucapan saya atau ucapannya Mas Budi atau ucapannya Mas Sugeng ini? Ya, yang pertama kali ngomong. Ya. Maka begitu juga yang namanya Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan baca Qur'an itu baca langsung ucapannya Allah. Mulia apa tidak kira-kira, Pak? Ya, paling mulia. Ya, jadi jangan tersibukan dengan ucapan yang lainnya. Ya, lebih baik kita baca Al-Qur'an <coughs> yang sudah jelas-jelas kalamullah. -jelas ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Al-Qur'an ya. Begitu juga yang namanya apa? Hadis. Hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ataupun diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mengatakan ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa" In huwa in la wahyu yuha Tidaklah dia Itu Muhammad s.a.w. Mengucapkan dengan hawa nafsunya sendiri Tidak Tapi dia ya, Mengucapkan wahyu dari Allah s.w.t Maka Keyakinan kita bahwasannya Alkitab ya, Wasunnah itu munazzal min indillah Wahyu dari Allah SWT. Ya. Maka tidak mungkin yang namanya Al-Quran dengan hadis itu saling bertentangan Tidak mungkin Kenapa? Itu wahyu dari Allah. Ya. Yang namanya hadis sebagai penjelas dari apa? Dari Al-Quran. Tibaan ya. lili lishayin yang telah menurunkan Alkitab ya, kepada Muhammad sebagai apa? Penjelas untuk segala sesuatu. Ya. Dikarenakan yang namanya Al-Quran. Ya. Dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah uraian penjelas segala sesuatu. Tidak ada satupun ya perkara dalam kehidupan manusia ya kecuali sudah Allah atur, sudah Allah jelaskan melalui Al-Qur'an ataupun melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis-hadisnya. Jadi tidak ada satupun perkara yang tidak Allah terangkan. Begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia sudah selesai sempurna yang namanya syariat Islam ya jadi jangan beranggapan Islam itu sekedar uh, perkara ibadah saja ya ibadah itu hanya sholat puasa zakat haji itu Islam Quran hanya mengatur itu saya tidak bahkan seluruh kehidupan manusia ya dikisahkan ketika itu ya ketika uh, sahabat uh, Abu Sufyan Ya, ketika dia masih dalam keadaan musyrikin, pernah ditangkap oleh raja Romawi. Kenapa? Karena sampai surat kepada raja Romawi tadi ajakan masuk Islam. Ya, akhirnya ditangkap. Cari orang Arab yang sedang berdagang di sini. Ditangkap, ya, dibawa ke istana. Supaya apa? Menerangkan mengenai apa, ya, yang mau ketahui tentang seorang yang mengaku nabi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dipanggil Kemudian Abu Sufyan ini ketika itu masih dalam keadaan musyrikin, masih orang kafir ketika itu. Beliau ini masuk Islam ketika peristiwa Fathul Makkah, ya di akhir-akhir. Kemudian ketika ditanya, ya katanya Abu Sufyan, seandainya ya saya ini bukan orang yang apa namanya mulia, saya akan berdusta. Ya. Jadi ketika itu ketika masa jahiliyah orang musyrikin itu juga makna bahasanya dusta itu apa? Perkara yang rendah. Ya, beda kalau sekarang orang muslim gitu ya orang muslim wah oh ini di pasar misal gitu ya gitu masukin ya belanja gitu ya oh ini bagus sekali nih masya Allah. baru datang ini masih hangat ya misal padahal sudah dari kemarin gitu ya sudah ngetan ngetan misal ya masih hangat benar tapi baru inget gitu ya dusta itu Abu Sufyan ketika itu masih apa masih musyrik, masih kafir dia ngomong saninya yang namanya dusta itu Bukan, e, bukan sifatnya para budak. Orang-orang rendah saya akan berdusta. Kenapa? Karena dia e, suruh memberikan informasi orang yang paling dibenci. Itu Nabi Muhammad s.a.w. Ditanya oleh Raja Romawi tadi. Wahai engkau orang Arab. Ya, apa yang engkau ketahui tentang Nabi yang diutus kepadamu? Kemudian dia menyebutkan. Ya, Bahasanya Nabi tersebut mengajak kita meninggalkan peribadahan kepada ibadah nenek moyang kita. Ya. Dan juga mengajari yang namanya apa? As-sidik. Ya, kejujuran. Al-Affaf. Yang namanya apa? Menjaga harga diri. Dan juga apa? Menjaga amanah. Ya. Artinya yang namanya Islam itu. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak semata-mata menjelaskan masalah ibadah saja. Disambing menjelaskan Tauhid. Menjelaskan yang namanya ta'at cara ibadah. Dan juga mengatur seluruh apa? Seluruh yang namanya Eh, kehidupan manusia sampai-sampai disebutkan dalam hadis Salman al farisi radhiyallahu anhu Islam itu mengatur juga urusan apa urusan ya buang hajat yang ini tidak diatur dalam apa ya kitab-kitab yang lainnya ya ataupun dalam yang namanya apa pengaturan perundang-undangan gitu pak ya. ya bayangkan dalam Islam diatur ya kalau diundang-undang apa ada peraturan buang hajat pak nggak ada pak ya, ya artinya Islam itu sangat mencangkup sampai permasalahan yang sangat detail sangat kecil ya yang dia sendiri saja ya bersendirinya itu diatur dalam Islam nggak ada orang yang melihat padahal ya ketika dia mau buang hajat ya masuk kamar mandi itu diatur mendahulukan apa kaki kaki kiri membaca doa terlebih dahulu setelah di sana ada adab-adabnya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi, tidak boleh menyentuh bagian eh, apa namanya kemaluannya dan seterusnya sangat detail bayangkan. Ketika keluar juga apa? Mendahulukan kaki yang kanan, baca doa lagi. Masya Allah, apa ada yang lebih sempurna dari Islam? Itu perkara kecil. Apalagi yang besar, yang urusannya lebih besar lagi daripada itu hubungan manusia dengan manusia ya, diatur, hubungan bertetangga diatur dalam Islam. Cuma kadang yang jadi masalah pak Itu orang islamnya Yang apa? Tidak sempurna mengamalkan Islam ya. Misal islam mengajarkan supaya senyum ya Ketika bertemu dengan Saudaranya pak Dengan senyum yang baik ya. Ketemu saudaranya dengan cemberut Misal ya. Kata Nabi S.W.S La tahkirona minal ma'rufi syai'a Walau antalko akho Kawibajin tolik Janganlah kalian sekali-kali memandang rendah perkara kebaikan sedikit pun. Jangankan kebaikan sedikit, Pak. Kata Nabi Sallam, ya, ita kunar walobisikita merotin. Takutlah kalian dari api neraka, walaupun sekadar soda koh setengah apa? setengah kurma, setengah kurma apa ada harganya? Ya, nggak ada, Pak. Ya, apalagi perkara yang besar, ya. Seperti contohkan di sini jangan meremehkan perkara yang makruh. Sekalipun hanya ketemu dengan saudara kalian, bermuka apa? Bermuka manis. Ya, tentunya dengan yang sesama jenis, pak ya. Jangan dipraktekkan dengan apa lawan jenis. Oh ini tadi malam belajar sama Pak Ustad itu supaya bermuka manis dimana saja, ya. Misinya, gitu ya. Waduh nanti jadi bahaya ya. Tapi prakteknya sesama jenis, pak ya. Di pasar, ya semuanya dikasih senyum malah Panjenengan yang dituduh ini orang nggak waras ini ya. ya artinya Islam itu sangat apa menjaga yang namanya eh, perasaan orang lain harga diri ya menjaga yang namanya kemasratan orang lain al muslimu mansali al muslimuna min lisanihi wa wajidi seorang Muslim yang sejati itu adalah seorang Muslim yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya ya, ini orang Muslim sangat indah tapi kalau diamalkan, makanya belajar Islam itu tidak sekedar belajar tata cara sholat, tata cara puasa, zakat dan haji yang ini merupakan wajib. Ya, belajar tauhid itu yang paling utama. Tapi juga belajar Islam ya dari perkara yang detail yang lainnya, adab-adabnya, akhlaknya, ya muamalahnya, seluruhnya diatur. Tata cara jual beli yang syar'i seperti apa, ya tata cara apa namanya mau dengan uh, keluarga seperti apa ya, ini juga diatur dalam Islam. Baik. Masya Allah masih ada waktu para hadirin masih ada waktu 5 menit ya. ya kalau di masjid sana pak ya masjid atau bah ya biasanya untuk tanya jawab ya silakan mau ada tanya jawab dari jamaah ya. Perkara yang mungkin eh, belum dipahami Atau perkara permasalahan yang lainnya Sambil saya ngaso dulu pak ya Kalau panjenengan yang ngomong kan saya ngaso. Silakan. Ada yang bertanya pak? Ada pak Apa, nggak? Kebanyakan di kampus saya Dari bonda Ada <laughs> Bumanya itu hukumnya mak arah apa enggak itu kadang kadang dulu anakan Sekarang juga Manak <laughs> ya. jasa Sekarang jadi bunga hmm. itu Sudah tiga manak jasa bunga bu, Namanya bunga sekarang yeah. uh, Maksudnya Arisan oh, Arisan RT Padahal-kadah hmm. ada bunga itu oh, Pinjem pinjem. Pinjem, pinjem, oh, pinjem uang Pinjem uang ke kas RT eh oh, kas RT. Semisal ada kas RT ini sudah punya kas semisal 5 juta, Pak ya. Contoh, Pak, 5 juta. Nanti ada yang pinjam, saya pinjam sejuta ya. Nanti ketika dipotong 100.000. 100.000. 100.000 gitu ya. Itu bagaimana hukumnya? Iya. E, sebenarnya bukan masalah namanya, Pak. Yang penting itu hakikatnya apa, ya. Untuk menghukumi sebuah sesuatu itu lihat hakikatnya apa gitu ya sebagai contoh tadi saya gambarkan namanya bunga gitu ya tapi sejatinya apa riba ya. kalau dari contoh kasus ini ya, meminjam kemudian dipotong ya di awal itu sama saja termasuk yang namanya apa riba ya termasuk perkara riba kenapa sejatinya dia itu ya hutangnya 1 juta dia harus pelunasi berapa satu juta seratus ya itu namanya Uh, apa namanya? perkara riba, ya. Yeah. Bunga lagi malah Wah, lebih kejam dari bank konvensional, Pak. Iya. Yeah. Itu uh, apa namanya termasuk bunga, ya. Yeah. Bunga yang itu diharamkan dalam Islam. Ya. Yeah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi dalam dalam kaidahnya, ya. Yeah. Itu ucapan Nabi atau kaidah para ulama. Kulukordin jarom manfaatan fahwariba atau jaronafan fahwariba setiap pinjaman ya yang diambil manfaatnya ya itu adalah riba ya. riba juga ya itu ya sama ya namanya mau apa ya ya riba sebenarnya ya ketika terjadi seperti itu ya ini termasuk E, perkara apa? perkara riba, ya. Berbeda semisal seperti ini, Pak. E, ada seorang yang minjem ke kas RT semisal. Ini kasusnya kas RT, Pak, ya. Pinjem uang 1 juta sama Pak RT-nya ya sudah enggak apa-apa ini. Memang dia lagi butuh ya. Mau benerin atap rumah atau apa yang sedang rusak, butuh sekali, ya. Nanti insyaallah eh 2 bulan saya lunasi, ya. Atau 1 bulan saya dapat arisan saya lunasi. Ya benar dia dapat arisan itu pak. Ya ketika dapat arisan atau dapat uang tadi punya uang dia kembali di apa namanya kumpulan tadi kumpulan rt atau ke pak rt saya nyaur nyaur utang itu pak ya bayar utang dia tambahin seratus ribu tanpa ada perjanjian ini boleh. Saya saking senangnya ini pak saya kemarin diutangi ya di uang ya saya saking senangnya saya kasih tambahan seratus ribu. Oh nggak usah pak. Oh nggak apa, apa buat kas rt. Ini boleh, boleh, boleh. Tapi kalau di awal sudah perjanjian, ini pokoknya dipotong dulu. Ya riba itu sudah, <laughs> ya dipotong. Habis dipotong dikasih bunga pak ya, ya sudah Leb lebih kejam dari bank konvensional itu pak ya. ya. Itu dikasih masukan ke Pak RT saja. Ya, caranya mungkin ya kalau mau pinjam jangan terlalu banyak biar nggak berat. Itu. Kemudian yang kedua ya harus jelas temponya. Semisal hutang 1 juta dibayar tempo 2 kali, ya enggak masalah, 500 500. Badenya 500 500. Iya, ya. Jangan dipotong. Iya, nah, jangan dipotong. Iya. Ini dikasih masukan, Pak. Gitu. Ya, ini termasuk bentuk riba. Ya, termasuk riba. Sama seperti kasus ya, orang gade gadai Tahu gadai, Pak? Ya, ini ini saya sekaligus bahas, Pak, ya. Karena ini juga penting. Semisal yang sering di masyarakat ada gede tanah sama gede motor. Semisal saya contohkan yang simple saja motor. Ya. Ada orang butuh uang, ya butuh uang untuk bayar uh, sekolah anak atau seterusnya Dia punya motor empat, semisal. Ya. Daripada saya repot nyari di bank harus syarat ini dan itu sudah. Saya punya motor. Ya. Datang ke seseorang, ya ngomong Pak, saya punya motor ini. Ya. Saya ingin gede sama jenengan. Saya syaratnya saya diutangi uang 3 juta ya. Ini motor saya ditaruh di sini ya. Silakan. Ya, silakan. Akhirnya dikasih. Ya, dikasih apanya? Uangnya. Motornya ditaruh di situ. Lah, orang yang ngasih pinjaman ini ya, dia menggunakan gadai motornya tadi. Ya, motornya dibawa ke sawah, blesekan dan ya, bukan motor sendiri, ini rusak apa-apa terserah gitu ya. Oh, kemudian dia bawa apa? terus. Ya pokoknya dia gunakan setiap hari. Ya enggak pernah pakai motornya sendiri. Motornya sendiri dirawat di rumah, disimpan di rumah, dipanasin tok gitu ya. Pakai motor gadik ini. Ini sama saja termasuk riba. Ribanya di mana? Dia mengambil manfaat dari apa? Motor tadi. Disebutkan "Kullu qardin jarra nafa'an fahuwa riba." Setiap pinjaman yang diambil manfaatnya itu namanya riba. Ini di masyarakat hampir jadi apa namanya sesuatu yang terbiasa umum ya kan sudah umum memang sementara itu riba terus gimana Pak Ustaz kalau saya mau ngasih pinjaman ya silakan kalau memang harus uh, ada yang namanya apa namanya eh uh, apa boreh kita jaminan ya misalnya harus jamin ya silakan dikasih motor di situ ya sudah penjerengan hanya boleh manasi saja merawatnya manasi dikasih bensin manasi gitu hanya kayak itu saja nggak boleh dipakai kemana-mana, ya karena kalau dipakai ya itu panjenengan dapat manfaatnya tadi sudah dapat uangnya kembali utuh 3 juta setiap hari pakai motor gede, ya dan dijelaskan yang lainnya, ya riba, oh lebih lebih pak, riba, ya. riba juga kaidanya tadi. Iya. Terambil, terambil. Kalau kamu kau ngambil. Kedekan, gada-gada. 10 juta. Nanti kembali lagi. 10 juta, tapi yang, waktu yang gada-gada sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Ada juga. Ya, <laughs> krampil, krampil. ya, ya. ya. ya itu, itu itu ribanya pak. Oh gitu ya, itu riba. Iya, masalah. Ya, itu ribanya berlipat lipat pak ya. Ya, itu lewat lewat pak Padahal kalau orang meminjamkan itu sudahnya dari awal dia sodako. Orang minjamkan pak itu dari awal dia niatkan apa? Sodako. Ya harus siap-siap. Ya, siapa tahu dia nggak bisa bayar. Syukur-syukur sih bisa bayar ya. Tapi kalau dia sudah niatkan ketika eh, di dihuta hutang di dia niatkan untuk sodako setiap hari dihitung sodako yang dipinjamkan. Saya minjamkan orang sebanyak 5 juta Misal setiap hari dihitung Sodakoh 5 juta Sampai dikembalikan uangnya Masya Allah Luar biasa Tapi ini jangan jadi senjata orang yang mau utang pak ya Jangan, jangan ya Lebih-lebih mulia lagi kalau diikhlaskan Ya sudah gak usah bayar ya. Hmm Hmm kalau membantu boleh, ya, boleh saja. Tapi dengan syarat syar'i pak. Tapi kalau semisal atas nama itu juga caranya nggak syar'i ya sama saja dosa. Ya. Namanya saling tolong-menolong dalam perkara dosa. wala la alal ismi wal utban jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. semisal panjenengan dikatakan semata atas nama saja um, apa napa pinjam di bank? Ya panjenengan termasuk yang kena. Lu saya kan nolong kebaikan. Ya. Menjerumuskan orang dalam perkara riba. Orang -orang <laughs> <laughs> Maka dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, La ya akilur riba, wa maukilahu wasyahide ini wakati bahu. Alhamdulillahilah. Allah melaknat ya pemakan riba, itu pihak yang meminjamkan, ya, yang mengambil ribanya. Atau maukilahu yang ngasih makan riba, dia ya, yang nasabahnya atau yang menyaksikan juga mendapatkan dosanya laknatnya atau orang yang menulis maka juga Pak ya sekaligus ini tidak boleh jadi apa pegawai pegawai bank itu Pak ya ya seperti itu ya insyaallah cukup yang sudah lewat 5 menit insyaallah Pak ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ilah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi